Ini pertanyaan perasaan sudah diulang berpuluh-puluh kali Mohon nasihat Ustaz bagaimana sikap kita ketika diundang tetangga tahlilan Sudah pernah ditanyakan berkali-kali apakah tahlilan, apakah maulidan, apakah acara-acara yang seperti itu Kalau kita sudah yakin dan memahami kebedaan perkara-perkara tersebut Katakan dengan tegas, dengan bahasa yang baik Maaf saya tidak bisa ikut, selesai Apa susahnya? Paling-paling mengatakan Oh kamu Muhammadiyah ya? Selesai Atau mungkin sudah mulai terkenal Istilah salam, oh kamu salafi ya? Selesai Besok gak akan diundang lagi Kalau kamu begini-begini Anu, anu, anu, anu Bulan depan diundang lagi Anu, anu, alasannya gak jelas Oh saya mau pergi Gak bisa datang, maaf ya Yang akan datang diundang lagi Alasan lagi, ah, saya tuh di rumah ada kerjaan Bulan depan diundang lagi Karena alasanmu Bukan alasan yang jelas Katakan saja, kami tidak sependapat denganmu Kami baca Al-Quran Kami membaca Yasin Di rumah saya Saya membaca Tahlila ilaha illallah Sehabis salat di pagi dan sore hari Jelas kan? Apa susahnya? Mudah-mudahan mereka akan paham